bashara al-umur muhdathatiha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fid-dhalal ikhwati fid-din wa akhwan a'zizallahu wa iyyakum insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang fadilah zikir merupakan salah satu daripada ibadah ataupun salah satu cara dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada umumnya ibadah yang disyariatkan Allah kepada kita berkaitan dengan zikir. Termasuk diantaranya antaranya Allah Subhanahu wa taala firman wa aqimis solata lidzikri dan tegakkanlah salat untuk mengingatku demikian juga ikhwan fillah wa immakum. membaca Al-Qur'an juga termasuk zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ad-dunya mal'unun wa mal'unun wa mal'unatun ma dunia itu mal'un terlaknat dan terlaknat juga yang ada di dalamnya illa zikrullah wa mawalah kecuali yang zikir kepada Allah dan ketaatan-ketaatan yang lainnya ikhti fid din azilallahu ketika kita berbicara tentang fadhilah keutamaan karena keutamaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala pemberian nikmat dari Allah yang dijanjikan kepada setiap orang yang melakukan amalan-amalan tertentu maka ketika kita berbicara masalah ini jelas harus ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih Apabila ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita berbicara tentang fadilah, tidak masalah kita mengambil dari hadis darif, ini pendapat yang sangat lemah. Kita saja ikhafidin azza wa jalla. Apabila ada yang mengatakan mengatasnamakan kita, atau kita contohkan saja hadis taklim pada pagi hari ini. Ada seorang mengatakan bahwasanya bahwasanya panitia menyediakan buku bagi setiap apa nama yang hadir di majelis taklim pada minggu ini sebelum jam 10 misalnya. Itu kan sebuah pemberian dari panitia. Seorang mengatakan seperti itu. Barang siapa yang datang sebelum jam 10, maka panitia memberikan buku gratis misalnya. Tentu kalau panitia tidak ada Berbicara seperti itu Ini panitia akan marah Siapa yang menyuruh anda Berbicara seperti itu Kami gak ada berbuat seperti itu Dan kami juga tidak Tidak ada mengumumkan seperti itu Kita saja bisa marah Padahal kan ini hanya pemberian Gratis Itu kita ikhobidin Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat luas rahmatnya yang sangat pengampun dan sangat penyayang, Maha penyayang. Namun begitu pun tidak boleh kita menisbatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana ma anzalallahu bihi min sultan yang tidak ada landasannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada buktinya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtimuddin asyallahu iyyakum. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang fadilah, ketika kita berbicara tentang fadilah, fadilah amal, maka kita harus ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Yang sahih. Eh kofidin, rahimah nya Allah woiya kum. Berbicara tentang dzikir, dzikir memiliki keutamaan dan keistimewaan. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam sallal ahzab ayat 35. Illa al-muslimin wal-muslimat Wal-mu'minina wal-mu'minat Wal-qanitina wal-qanitat Wal-sadiqina wal-sadiqat Wal-sabirina wal-sabirat Wal-khashi'ina wal-khashi'at Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat Wal-haafidina furujahum wal-haafidat Wadzatirin Allah kathir, wadzatirat. A'adu Allah lahum, ma'afiratou wa ajrona albi. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesungguhnya seorang mu, mu, Muslim dan Muslimat, mukmin dan mukminat. Kemudian orang-orang <coughs> yang taat, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Seorang lelaki-lelaki yang jujur dan wanita yang jujur kemudian lelaki-lelaki yang sabar dan wanita-wanita yang sabar kemudian lelaki yang khusyuk dan wanita-wanita yang khusyuk kemudian lelaki yang bersedekah dan wanita-wanita yang bersedekah lelaki yang menjaga kehormatannya dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di sini wadhakirina Allah katsiran wadhakirat. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah Allah siapkan untuk mereka untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menyebutkan puasa Lelaki, yang wanit, lelaki dan wanita yang berpuasa, lelaki wanita yang khusyuk dan seterusnya tidak menyebutkan dengan kata-kata kathiro banyak tidak menyebutkan dengan kata-kata kathiro tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang zikir wadzakirin allaha kathiro dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak wadzakirat demikian juga dengan wanita-wanita yang berzikir. Ini menunjukkan ikhfidid keutamaan zikir ya dibandingkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga firman <coughs> dalam surat Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhallazina amadzikrullaha ka-zikran katsira." Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dengan pikir yang banyak. Jadi selalu pikir itu di beberapa tempat disebutkan dengan kata-kata selalu berpikir, selalu berpikir, selalu berpikir. Dan pikir ini, kofidin, ada dua jenis. Pikir yang berkaitan dengan sesuatu mukayat, seperti berkaitan dengan masuk rumah, keluar rumah, masuk wc, keluar wc, masuk masjid, keluar masjid. Ya, ini pikir yang mukayat, berkaitan dengan satu hal, satu event atau satu keadaan. Dan zikir yang mutlak artinya kita boleh mengucapkan zikir seberapa banyak pun kita mau. Bagaimana nanti yang akan kita singgung. Eh Khatibuddin, rahimanillah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun Sungguh telah mendahului orang-orang ara yang mufarridun Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah Ya Rasulullah apa yang dikatakan oleh apa yang disebut dengan orang-orang mufarridun Qal Rasulullah menjawab adz Allah katsiran wa ad wadz Yaitu mereka-mereka yang banyak wanita-wanita dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ikhtadibuddin Azza ja wa iyakum, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal dia bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah" والذي لا يذكره مثل الحي والميت perbandingan antara orang-orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak berzikir itu perbandingannya seperti antara orang yang hidup dan orang yang mati artinya semakin banyak kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan catatan apa yang telah kita katakan tadi Dikir-dikir yang ada Tuntunannya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Semakin banyak kita berzikir kepada Allah Maka kita itu akan semakin hidup Semakin sedikit kita zikir kepada Allah Bahkan tak berzikir sama sekali Maka kita itu dianggap mati Kalaupun dia berjalan Dianggap orang mati yang bisa berjalan Karena sesungguhnya ikhwatiddin yang dikatakan mati itu mati hatinya. Mati hatinya karena tidak hatinya tidak senantiasa tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatiddin memperbanyak zikir itu membuat kita semakin hidup dan semakin hidup. Ikhwatiddin rahiman Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Yusrin. anna rajulan qala ya Rasulullah bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wahai Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alayya ya Rasulullah. Syariat Islamku sudah terlalu banyak. Oh banyak sholatnya, zakatnya, hajinya, apanya lagi infaknya, sedekahnya, belum lagi sholat-sholat sunnahnya, belum lagi infak-infak yang baik yang wajib maupun yang yang, <coughs> yang sunnahnya sudah terlalu banyak syariat Islam ini ya Rasulullah. Karena kita sebagai seorang Muslim untuk melaksanakan seluruhnya itu tidak sanggup. Ya? Untuk melaksanakan seluruhnya itu tidak sanggup. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa katanya Allah itu tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Allah nggak akan pernah bosan sehingga kalian sendiri yang, yang hingga kalian sendiri yang bosan. Kalau kalian laksanakan seluruh syariat-syariat Allah sebahanah wacan silahkan bagus. Tapi dan Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala demi pahala keutamaan demi keutamaan. Tidak akan pernah bosan hingga akhirnya kalian sendiri yang bosan. Ya, hingga akhirnya kalian sendiri yang bosan. Mungkin antum pernah coba meriewu sedikit ketika dulu-dulu semangat dalam dalam menghadiri majlis taklim. Pokoknya di mana titik tak pernah terluput. Di mana pun, mau titik titiknya di pinggir medan, di tengah medan, dikejar terus, dikejar terus hingga akhirnya bagaimana? Bosan sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah bosan dalam memberikan. Keutaman-keutaman yang kepada para hamba. Terus-terus diberi oleh Allah s.a.w. Hingga akhirnya bosan. Yang tadinya seminggu tiga kali menjadi seminggu sekali. Yang tadinya seminggu sekali, akhirnya sebulan sekali. Yang tadinya sebulan sekali, akhirnya tinggal nunggu daurah. Kalau daurah setengah tahun sekali, Allah wabbar. Itulah dia beri. Demikian ikhob yudin azallahu Ya Oleh karena itu, ini sahabat bertanya, Ya Rasulullah, banyak sekali syariat. Syariat Islam itu terlalu banyak. Bro. Maka fa akhbirni bi syai'in atathabbtu bihi Beritahukanlah kepadaku satu ya satu satu hal yang aku bisa teguh di situ Apa kata Rasulullah SAW atau apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah Janganlah sampai lisanmu itu kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Rasulullah SAW Dalam satu kisah ketika Syekh Abdul Aziz bin Bas yang lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita sebutkan tadi zikir-zikir yang, mut, yang mutlak ya, bukan zikir yang mukayat Ketika Syekh Abdul Aziz bin Bas ditanya tentang satu permasalahan ketika dia ditanya dia sambil berpikir ya. Wala ilahi, wallah, ditanya habis ditanya eh tadi apa tadi pertanyaannya begitu dikarenakan lisannya itu terus basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan dikira kalau ada orang yang kumat kami zikir, ah ini orang supi supi bukan sapi nih <laughs> ya. Kita tidak bisa Tidak bisa kita pungkiri. Terkadang kita itu Apa namanya Terkadang kita itu Sering kita itu Kering dari zikir ya. Kering dari zikir Bahkan kalau kita melihat Ada yang sungguh-sungguh zikir setelah sholat Mengangkat kedua tangannya nah, Supi Bukan salafi Jadi seolah-olah orang, seolah orang salafi itu tidak ada zikirnya Seolah-olah orang salafi itu tidak Menggunakan tidak membutuhkan fadilah fadilah amal. Nao tu bilah mindalik. Ini keliru. Salahlah orang salaf itu ciri-cirinya begitu selamatul salamakum. Cing pulang ke rumah. Ya, tidak ada pakai pikir. Ini khafidin asalamualaikum sebuah kekeliruan. Ya, sebuah kekeliruan. Eh, kata khafidin Allah wa ayyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi berkata Imam Hakim sangatnya sahih. Dari Abi Darda' qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairil a'malikum maukah engkau kalian aku beritahukan tentang amalan terbaik kalian wa azkaha 'inda malikikum dan yang paling suci di hadapan Allah wa arfa'uha fi darajatikum dan yang paling tinggi mengangkat derajat kalian, wahai allahum min infak zahadi wal bahkan lebih afdol daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, wahai allahum min antal kau aduwa kum fatad ribu a'na bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian hingga kalian menembas lehernya dan mereka menembas leher kalian luar biasa ini maukah kalian aku beritahukan satu amalan pertama yaitu amalan yang terbaik dan amalan yang paling bersih suci, amalan yang paling mengangkat derajat lebih baik daripada infak berinfak dengan emas dan perak bahkan lebih baik daripada jihad apa itu? kalau Para sahabat menjawab, ah, "Tentu ya Rasulullah." Ya, tentu ini suatu amalan luar biasa ikhfidid sampai lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah itu kan merupakan wadharatus sanami, artinya puncaknya Islam. Puncaknya Islam itu jihad fi fi sabilillah, di mana seorang kalau dia jihad fi sabilillah, dia ditunggu oleh 70 bidadari yang sedang menunggunya di surga. Kalau yang terbunuh langsung dinikahkan dengan 70 bidadari. Itu Ikhfid. Makanya para teroris yang melakukan bom bunuh diri selalu diistilahkan dengan apa? Pengantin. Itu dia. Karena dia akan dinikahkan dengan dengan 70 orang bidadari. Makanya disebutkan pengantin, calon-calon pengantin itu maksudnya. Makanya para afet yang enggak mau dipoligami pasti akan dipoligami. Kalau enggak di dunia di akhirat. Itu dia. Ikhwatiddin insyaallah wa iyyakum. Baik, apa itu? Yaitu zikrullah taala. Zikir kepada Allah taala. Subhanallah. Luar biasa ikhwatiddin. Ya, luar biasa. Ini merupakan amalan yang luar biasa yang sering kita tinggalkan. Seperti zikir ketika pagi, zikir waktu petang, ya. Dan zikir-zikir kepada Allah yang lainnya. Kemudian ikhwatiddin, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Mu'ad bin Jabal. Kalau saat Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, Ayul A'mali Ahabu Ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kal antamu tawalisanuka min dikrilah. Yaitu amalan yang, ter, yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu mati. Sementara ketika itu, lidahmu ataupun lisanmu sedang basah dengan zikir. Ya. Sedang basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa SWT. Iqatibidin Azizullah Iyakub. Ini merupakan uh, diantara keutamaan-keutamaan zikir secara umum. Dan di sana ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan zikir khusus. Zikir itu kan banyak. Ada takbir, ada tahlil ada istighfar, ada hawqalah ada tahmid ya. Ada istirja. Kalau istirja itu apa? Cakapkan, inna lillahi wa inna ilaihi Kalau haulalah? Hah? La haula wala quwata illa billah. Wa takbir? Alhamdulillah ada banyak jawab. kalau takbir juga diam begitu kan? Eh qawlidin nasallu iyakum. Baik, yang pertama tahlil tahlil Jangan dikira orang salaf itu tidak ada tahlil. Enggak tahlilan beda lagi. Ya? Kamu tahlilan enggak? Kalau dikatakan antum ditanya, antum tahlilan? Oh iya, tahlilan maksudnya enggak tahlilan. Tapi tahlil yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau kita enggak tahlilan, rugi besar. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa Menuntun kita Keutamaan yang luar biasa Dari tahlilan itu ya? Dari tahlilan itu Tapi tentunya tahlilan-tahlilan Yang ada tuntunannya Di antaranya Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai Min amalil yawm Walailah dari dalam kitab Amalil Aum Walailah dan sanatnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari Abi Sa'id Al Khudhri, Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dia bersabda, dia bersabda, beliau bersabda, qala Ya Musa, ya qala Musa, Musa berkata, "Ya Rabb, allimni syai'an adzkuruka bihi." Ya Allah. Ya Allah. Ajarkan aku, Ajarkan aku, Bagaimana cara mengingatmu, Wa ada'uka bihi, Dan aku gunakan untuk berdoa kepadamu, Kual, Allah menjawab, Ya Musa, Kul la ilaha illallah, Ya Musa ucapkan, La ilaha illallah, Kuala ya Rabb, Kullu ibadika yaqullu hadha, Kata Musa, Ya Allah, Semua hamba kan, Semua hamba muh, sudah mengucapkan itu. Hampir semua hambamu mengucapkan itu. Qul kul la ilaha illallah. Kata Allah, ucapkan, la ilaha illallah. Qul kata Nabi Musa, inna ma uridu syai'an yakhussuni bihi. Ya Allah, yang aku maksud berilah aku satu zikir yang khusus untukku. Jadi tidak dilakukan oleh orang lain, aku saja. Kalau la ilaha illallah semua orang menyebutkannya. Kemudian ikhwatiddir kalau ya Musa, wahai Musa, lau an ahlas samawati wal arq as sabat fikfatin, walaa ilaha illallah fikfatin, malat bihin nala ilaha illallah. Ya Musa, seandainya penduduk langit dan bumi yang tujuh berada dalam satu timbangan, kemudian di daun timbangan yang lain itu ada ucapan la ilaha illallah, bercaya? Daun timbangan yang ada La ilaha ini Itu akan menjadi berat Mungkin Antum pernah Mungkin antum mengingat tentang seorang Yang dihadapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Fayun syaruh Fayun syaruh lahu Kitabat wa Lantas ditunjukkan kepadanya Tulisan tulisan semua amalan-amalannya Dan kata Rasulullah bahwasanya Satu catatan dan dan catatannya ada 99 catatan tis'awatis'unah kitab, sijillah 99 catatan dan satu catatan panjangnya sejauh mata memandang oh bayangkan, oh bayangkan setiap amalan kita dicatat, bukan gak banyak kali dicatat. bukan ba apa namanya, bukan tidak banyak dicatat, antum ini sedang dengar catat, dengar kajian antum sedang ngantuk, dengar, jam ini ngantuk terbangun lagi, jam ini terbangun lagi Di catat semua itu Ya, catat. Ada yang memperhatikan, tapi pikiran yang tah kemana. Catat itu semua. Semua amalannya. Jangan dikira gak dicatat. Semua amalan dicatat. Ketika dia lihat, bagaimana catatan itu, yang sifat catatan amalan ini, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Kahfi, Ya, لا يغادر صغيرتا ولا كبيرتا إلا أحصوها. Yang tidak meninggalkan sedikitpun, yang besar, yang kecil, semua dicatat. Wajadu ya. ma'amilu hal dan mereka akan dapati di catatan itu semua amalannya hadir tercatat di situ. Hingga akhirnya seorang muslim ini lemas. Kalau kita kata lemas, kenapa? Tidak ada harapan ke surga. Mengapa demikian? Catatannya terlalu banyak. Kemudian yang namanya ketika kita sudah terlalu banyak men, apa namanya membaca cetakan amalan buruk, aduh buruk, aduh buruk, aduh buruk. Seperti antum kalau anak antum bawa rapor, ya, begitu dibuka kembang semua. Saya yakin itu nggak neok lagi di bagian bawah. Bagian bawah kan tinggal kelas begitu kan? Kalau oh, sudah nggak ada, ya, nggak ada, konten lima nggak ada, enam nggak ada, semuanya tiga empat tiga empat gitu. Aduh, dah. Kembang-kembang itu semua sudah tidak semangat kita melihat akhir daripada hasil ujian itu. Kenapa? dilihat sudah merah semua. Ini kan ikhafidin. Begitu juga dia ini pun tidak ah, ada. Dah ada lagi harapan untuk masuk dalam surga. Tapi apa kata Allah? Wala wala alimu wala ulimu ala ila ibadiah syiak. Aku tidak akan menzolimi sedikit pun hambaku. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan titah seperti kartu ya seperti kartu yang dalamnya ada tertulis la ilaha illallah. Antum jangan bayangkan ketika saya mengisalkan seperti ini kartu seperti itu ya. Oh, seperti ATM berarti. Ya, ini sebagai isyarat saja. Apakah hakikatnya begitu? Allahu alam. Ya, Allahu alam. Ikhafidin insallahu iyakum karena itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan, tapi bukan seperti itu. Itu dibolehkan tapi bukan seperti itu Kata si mu'min tadi Ya Allah Apa hubungan Apa faedahnya kartu ini Dengan amalan burukku yang sudah tercatat Sedemikian banyak Dan Allah subhanahu wa ta'ala Meletakkan kartu ini di Satu timbangan dan amalan yang buruknya Ditimbang lain ternyata Yang ada kalimat La ilaha illallah ini lebih berat Demikian ikhafuddin azallah Kita lanjutkan masalah tahlil Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mangqala la ilaha wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu 'ala kulli qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat adlu 'ashara asyara rikabin Kutibatlahu lahu mi'ata hasanah Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah setiap hari seratus kali maka dia itu mendapatkan pahala seperti memerdekakan Sepuluh orang hamba dan akan dituliskan untuknya 100 hasanat 100 kebaikan wa muhiyat anhu mi'atu sayiat dan akan dihapuskan 100 keburukan Berarti ketika dia katakan, La ilahaillallah wahdahu lassharikalah laul mulk walhamdulillahiwawala wa pulisankodir, tercatat satu kebaikan dihapus satu keburukan. Wakanatlahu haruzan mina shaiton yawmahu daleka hata yumsi dan pada hari itu dengan dia berzikir dengan zikir ini itu akan menjadikan dirinya dijaga dari shaiton. Dijaga dari syaitan hingga waktu sore. Walam yati bi afdalimi majabihi ilah rojulun amalu aktaruminhu dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai orang ini kebaikannya kecuali jika ada yang mengucapkannya lebih daripada itu. Jadi kalau dia mengucapkan seratus, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kebaikan dia kecuali kalau ada orang yang mengucapkannya lebih daripada seratus berarti Covid-19 ucapan itu dia harus seratus, antum bisa uh, ucapkan seratus satu kali mau dua ratus kali mau tiga ratus kali ya. itulah makanya lidah itu disunahkan untuk senantiasa basah dengan zikir, semakin banyak seorang mengucapkan uh, zikir ini, maka semakin afdallah dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang lain ifadid. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Hakim An Muad qala dia berkata qala rasulullah mangkana akhir kalamil la ilaha jannah. Barang siapa yang pada akhir ucapannya la ilallah masuk ke dalam surga. Itu mengenai tahlil. Jadi silakan antum tahlilan, terus tahlilat. Jadi enggak harus malam Jumat. Ya. tidak harus malam Jumat dan tidak harus menunggu yang mati. Kapan tahlil untuk pada yang matilah kita tahlil. Tidak harus seperti itu. Kapan saja antum bisa tahlil. Ya. bisa mengucapkan tahlil dan tahlil yang kita sebutkan tadi. Kemudian tasbih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari al Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kala subhanallah wa bihamdi" Fi yawmin mi'ata marah Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wabihamdi Mudah kan semua kita hafal itu Anak kita saja kalau kita katakan Nak ucapkan Subhanallah wabihamdi Langsung dia ucapkan Subhanallah wabihamdi Ringan sekali Seratus kali Barang siapa yang mengucapkan Seratus kali dalam satu hari lahu Maka dihapuskan seluruh kesalahannya Wa inkanat mislu Abdul Bahar, walaupun kesalahannya seperti buih di atas lautan. Luar biasa, sangat mudah Subhanallah Alhamdulillah. Seratus kali dihapuskan dosa-dosa kita, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Terkadang kita itu sepele dengan dengan masalah-masalah seperti ini. Subhanallah Alhamdulillah. Begitu, sepele, akhirnya tinggal kenapa? yang mau dibahas apa? yang dibahas itu jangan itu sekarang itu yang dibahas itu adalah apa hukumnya pemilihan umum? begitu? apa hukumnya begini dan apa hukumnya begini yang berat-berat yang dipikirkan? yang ringan-ringan dianggap itu kan untuk salapi pemula salapi pemula katanya padahal ya, ini merupakan amalan ringan antum dari rumah kemari saja sudah berapa kalau diucapkan tapi umumnya kan kalau kita dari rumah ke masjid mau taklim, yang dipikirkan tengah jalan apa? Kalau enggak ada yang dipikirkan dia menghayal. Apa saja dipikirkan? Ya, pikirkan. Apalah yang dia pikirkan? Yang dia punya uh, apa namanya perdagangan? Dia pikirkan perdagangan. Padahal ketika dia memikirkan di perjalanan juga tidak akan tuntas apa yang dia pikirkan. Makanya kalau masjid di perjalanan coba isi ya dengan dengan zikir-zikir seperti ini kalau antum bisa baca Quran, baca Quran sekalian sambil menghafalnya sehingga ikhfidina zallahi yakum kita itu dinilai hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu dinilai hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lobi sudah putih, jenggot sudah panjang tapi dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala karena jauh dari zikir kepadanya. Nauzubillah min dzalik. Ikhfidina zallahi yakum. Ucapan yang sangat mudah namun Fadilahnya luar biasa. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dan Muslim. Baik, yang lain. Yaitu, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dengan Sanad Hasan Dari Abdullah bin Mas'ud, Kala kala Rasulullah SAW, Lakitu Ibrahim, Laylat usri yabi, Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim, Pada malam aku diisrohkan. Fakala ya Muhammad Wahai Muhammad Nabi Ibrahim berkata Wahai Muhammad Ikra ummataka minnis salam Ya Muhammad Sampaikan salamku pada umatmu Lantas Wa akhbirhum Dan beritahukan kepada mereka Angal jannata Tayyibat Tayyibatul turbah Sampaikan kepada mereka bahwasanya surga itu Tanahnya wangi. Azbatul ma' airnya segar. Wa annaha dan dan surga itu adalah tempatnya datar. Wa anna dan tanaman-tanaman itu akan ditanami dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga saya ingin kita faham dan kita hafal. Setiap kali kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ditanamkan untuk kita satu taman, taman di surga. Ya. Jadi kalau yang enggak zikir, dia masuk surga? Tidak zikir ini gersang, ya. Maka supaya rumah yang disiapkan Allah untuk antum itu supaya dia semakin hijau, ya. Lebih enak dipandang, bukan enggak enak dipandang kalau enggak ada apa namanya enggak ada enggak ada pepohonan. ya kalau sudah masuk surga itu tuh enak. Sekarang ingin kita agar surga kita itu lebih indah. Maka ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap kali kita mengucapkan itu maka Allah tanamkan untuk kita satu tanaman di surga. Begitu. Ya. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, kok banyak-banyak kalian tek semaklah surga kita, ustad Ya. Itu kan kalau kita ya kebid. Kalau kita di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menanamkan tanaman kita di surga, tentu Allah tahu di mana letaknya yang indah. Ya, Allah lebih tahu di mana letak yang paling indah untuk kita dengan ucapan yang sangat mudah. Subhanallah, Alhamdulillah, Walla illa ha illallah, Wallahu akbar. Ikhathibidin azza wa jalla. Ada sebuah kisah, ya, kisah. Uh, Ali bin Abi Tholib <coughs> mengabarkan kepada istri-istrinya, yaitu si Fatimah radzolallahu anha, bahwasanya Rasulullah sedang mendapatkan tawanan-tawanan uh, perang, tawanan-tawanan perang. Oleh karena itu, Coba minta kepada beliau satu saja, satu orang saja untuk memudahkan membantu dia untuk e, apa namanya untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah. Karena wanita pada waktu itu di antara tugas mereka selain masak dan ibu seperti tugas ibu-ibu sekarang, mereka juga punya tugas memberi makan kuda. Ya, memberi makan kuda. Kemudian mereka juga bertugas untuk mengangkat membawa gandum dari tempatnya ke rumah. Itu mereka yang angkat Demikian juga menggilingnya. Itu tugas rumah. Sampai tangannya Fatimah radhiyallahu anha dan bahunya itu menjadi kapalan. Bayangkan anak Rasulullah sallallahu seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan coba minta, mumpung Rasulullah punya punya banyak tawanan, tawanan perang orang kafir, coba minta satu orang saja. Supaya dia bisa memudahkan pekerjaanmu. Lantas Fatimah Rajaul Anha datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengajukan proposalnya, diajukan permintaannya. Kata Rasulullah, Al Aduluki, Bihayren minha minhu, Maukah Aku tunjukkan satu yang jauh lebih baik daripada yang kamu minta. Dia minta seorang khadim pembantu. Kata Rasulullah, Taib Aku akan beri yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang kamu minta. Mungkin yang terfikir oleh kita, oh mungkin mintanya lebih mungkin mesin, mesin itu kan. Karena yang diminta itu kan untuk apa namanya, untuk memudahkan kerjanya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu jangan kamu tidur kecuali. Kamu bertasbih subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali, subbihi salasa wasalatsin wa wahmidi salasa wasalatsin wa kabbiri 34. Tasbihlah kamu 33 kali dan bertahmidlah kamu 33 kali dan bertakbirlah kamu 34 kali. Seluruhnya ya, Kak, seluruhnya menjadi menjadi 100. Coba bayangkan. Itu jawaban Rasulullah Sallam. Kalau antum jadi menantu, minta mertua. Pak, tolonglah ini ini. Kata mertua, ada yang lebih baik. Disuruh tasbih kita. Kita disuruh tasbih. Tapi khodim bin dan itu dilaksanakan oleh Fatimah Mahrojul anha dan Ali bin Abi Tholib. Apa efeknya? Perhatikan. Apa hubungannya? Coba. Mungkin kalau kita apa hubungannya? Zikir dengan dengan khodim. Apa hubungannya zikir dengan khodim? Dengan pembantu Kita maksudnya minta pembantu supaya Perbuatan kita ataupun amalan kita Atau kerjaan kita lebih mudah Ini malah disuruh zikir Apa kata Ali bin Abi Talib Apa katanya Semenjak itu Aku tidak pernah melupakan zikir ini Ya, Aku tidak pernah melupakan zikir ini Sampai ada yang bertanya Hatta yang musifid Bahkan pada waktu Siffin, apa itu perang? Apa itu Siffin? Perang melawan Melawan siapa? Aisyah. Muawiyah radhiyallahu anhu. Hatta sampai kamu kamu juga tetap mengamalkannya ketika perang Siffin? Ya. Sampai saya mengamalkannya pada perang Siffin. Apa yang dirasakan Ali? Dia merasakan setelah dia amalkan ini, tubuhnya lebih kuat daripada sebelumnya. Itu dia. Ya. Jadi jelas ada hubungannya antara mem, namanya, membantu sebuah pekerjaan dengan dengan zikir Subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Membuat badan menjadi lebih kuat. Jadi ibu-ibu yang lemah begitu kan? Ha, laksanakan ini. Laksanakan zikir ini, insyaallah akan lebih lebih kuat. Kalau enggak percaya coba aja. Ya. Kalau ternyata lemas juga, saat gimana? mungkin kurang yakin itu ya, ya nggak ya, udah coba aja lah begitu, kurang yakin. tapi Ali bin Abi Talib dan Fatimah R.A ya, mengamalkan ini dan membuat dia menjadi lebih kuat sehingga Ikhwat dia tidak tergantung dengan dengan khadim, dengan pembantunya. Ikhwat Din azza Beberapa para ulama, seorang ulama memberikan tafsiran. Mengapa Rasulullah SAW tidak memberikan pembantu? Mengapa Rasulullah tidak memberikan pembantu? Khafidin, di diketatkan, bahwasanya Fatimah Rajoilawan, kalau kita dengar dalam sejarah itu selalu ada pertengkaran kan dengan Ali bin Abi Thalib. Sering terjadi pertengkaran dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah Rajoilawanha juga yang paling sering dikunjungi oleh Rasulullah. Ada enggak riwayat Rasulullah datang ke Zainab, Ummu Kausum? Tidak seperti ketika Rasulullah mendatangi Fatimah. Terkadang Rasulullah datangi pada malam hari. Datang pada malam hari, Rasulullah katakan, "Eh, kalian sudah salat tahajud?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalau yang fardu fardu ya Rasulullah. Tapi kalau yang tahajud, ya kalau Allah SWT mentakdirkan kita bangun ya bangun, kalau enggak mau bagaimana?" Rasulullah pun pergi. Wa al-insanu aktsaru shay'in jadala. Memang orang ini banyak kali alasannya memang kalau manusia itu banyak kali alasannya demikian itu juga ketika Rasulullah SAW datang kepada Fatimah dia nanya Aina ibnu mana anak pamanmu? artinya e, mana mana Ali bin Abi Thalib, mana suamimu? ya Rasulullah kami baru saja bertengkar bertengkar dan dia pergi ke masjid ke masjid Rasulullah pun menyusul ke masjid makanya antum kalau bertengkar dengan istri Pergi ke masjid. Ke masjid larinya. Jangan ke ke rumah kawannya dikomporin dengan kawan itu. Ya. Pergi ke masjid. Pokoknya tengkar ke masjid. Begitu. Kemudian di khabirinizallahu iyakum salah seorang asyik ya, sekarang ini lupa saya siapa namanya, dia ngamalkan ini. Pokoknya kalau dia tengkar dengan istrinya ke masjid ya. Lebih membuat tenang ifafidin izallahu iyakum. Sampai Rasulullah SAW datang ke masjid, dilihat Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid sampai sampai wajahnya itu ter, terkena tanah, disitu Rasulullah mengatakan kum ya Abu bangkitlah wahai Abu Turab Dan Rasulullah mengusap wajahnya dari, dari tanah yang melekat, mengusap wajah uh, mengusap tanah yang melekat di wajah Ali bin Abi Thalib itu menantu, begitu. Jadi kalau antum punya menantu bertengkar, antum datangi menantu, jangan anak yang ditanya, kalau anak ditanya ya jelas salah menantu, ya kita pun jadi emosi betulin menantu. Kenapa dulu saya tidak terima? Saya tolak dia ya, begitu. Silap saya ini. Begitu jadinya. Makanya datangin menantu. Ikhauddin radhiyallahu iyakum. Ya. Oleh karena itu Ikhauddin, Fatimah radhiyallahu anha yang disibukkan dengan urusan rumah tangga itu masih terjadi pertengkaran. konon lagi kalau diberikan apa? Diberikan pembantu. Nanti dikhawatirkan semakin banyak pertengkarannya, namanya juga semakin banyak waktu luang. Maka Semakin muncul banyak pertengkaran Makanya ibu-ibu yang gak banyak kerja Itu banyak Apa namanya pekerjaan-pekerjaan Dilakukan yang gak ada faedahnya Sampai demonstrasi juga itu Demo ke jalan sana Jalan sini kan begitu Tusuklah 3, 4, 5, apa macam-macam lah <tipun> kenapa? Karena dirasa pekerjaan sudah selesai Oleh karena itu Rasulullah SAW Tidak memberikan pembantu Beliau malah memberikan Solusi yang terbaik yaitu zikir. Dengan kuatnya Fatimah fisiknya, kuatnya Ali bin Abdal fisiknya, maka pekerjaan suruh rumah akan terasa lebih lebih ringan. Demikian ifafidin azzaallahu yakum. Kisah lain yaitu ketika Imam Ahmad Imam Ahmad rahimahullah dia bersafar keluar kota Baghdad. sebagaimana dahulu orang kan hanya mendengar nama Sementara orangnya kan tidak tahu Nama Imam Ahmad itu sudah sangat terkenal di mana-mana Tapi siapa orangnya kan tidak tahu Ya, Siapa orangnya tidak tahu Tidak seperti sekarang Ketika ada seorang alim Kita bisa tahu e, gambarnya. oh ini dia, ini fulan Kalau dahulu, iqafidin, az'allahiyakum Tidak diketahui siapa itu orangnya Jadi waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal pergi keluar kota Baghdad Kalau di kota Baghdad kan orang sudah paham, Sudah kenal dengan Imam Ahmad Keluar kota Baghdad di mana di luar kota Baghdad itu tidak mengenal sosok Imam Ahmad, namun mereka tahu Imam Ahmad, tahu nama Imam Ahmad. Waktu itu yang Nabi Yusuf Imam Ahmad ketika dalam safar singgah di masjid istirahat, setelah sholat ternyata masjid mau ditutup, masjid mau ditutup, kata penjaga masjid keluar, masjid mau ditutup, aduh tolonglah, saya itu seorang seorang apa namanya? Seorang musafir, saya menginap di sini ndak? Baap. Lantas Imam Ahmad di luar? Keluar dan duduk di di depan pintu. Kata penjaga masjid, ndak ada. Di sini juga enggak boleh. Pintu tertutup. Di sini enggak boleh. Akhirnya Imam Ahmad ditarik kakinya. Imam Ahmad ditarik kakinya coba. Ditarik kakinya sampai di jalan, di tengah jalan. Antum jangan pikirkan di tengah jalan umum begitu ndak. Jalan dulu kan ya jarang-jarang orang lewat ditari jalan ditarik ke pinggir hingga tengah jalan nah begitu di seberang jalan ada seorang apa namanya khabas khabas itu tukang roti tengoknya ini aduh kasihan ini orang tua diseret-seret lagi ke tengah jalan akhirnya dipanggil pak pak sini pak atau kalau dia ada tua kayak kayak sini kek dah tinggal di sini aja imam ahmad akhirnya singgah di di rumah orang itu dan nginap di rumah orang itu Sementara yang tukang roti ini terus pada malam hari dia buat roti karena besok mau dijual. Imam Ahmad melipat perhatikan yang tukang roti ini terus memperhatikan. Ini orang setiap kali buat roti dia lisannya itu terus berzikir Subhanallah Alhamdulillah Waalaikumussalambar terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ahmad merasa takjub. Dia pun bangkit dan bertanya, kamu sudah berapa berapa lama zikir seperti ini? Apa katanya? Sudah 20 tahun lebih Karena dia lihat Kok gak capek-capek alhamdulillah, capek lisannya wala akbar. Kok gak capek-capek Sudah sudah 20 tahun dia seperti itu Ini juga Ifafidin menunjukkan bahwasanya Jiwa kita itu Tergantung dari mana kita Membiasakannya Kalau kita membiasakan kebaikan Pasti akan terbiasa dengan kebaikan Kalau kita membiasakan apalagi namanya? Membiasakan puasa seneng kamis Pasti bisa puasa seneng kamis kalau kita biasa tepat waktu ketika majlis taklim pasti kita biasa, begitu. Tapi kalau kita biasa molor, tetap molor terus, tetap molor. Coba dibiasakan, pasti kita bisa. Karena kan umumnya kalau kita ini jam setengah sepuluh, ah pasti jam sepuluh nih ustadnya datang. Jam sepuluh, ini pasti ustadnya datang setengah sebelas, begitu. Ya. Karena apa? Karena kita membiasakan itu, ya. Makanya ya Habibin, seberat apapun yang ingin kita kerjakan, tapi kalau itu kita membiasakan. Pasti yang berat itu menjadi ringan Coba orang-orang yang Tak terbiasa sholat ke masjid Dia kan merasa aneh, orang ini kok rajin kali ke masjid Sementara kita yang biasa ke masjid merasa berat Kan tidak, biasa Pulang balik, pulang balik masjid Orang yang gak biasa sholat subuh ke masjid Dia melihat Melihat orang yang sholat subuh keluar ke masjid Merasa aneh Orang ini kok rajin sekali, kok bisa Mereka yang sudah biasa mengalami Gak ada masalah sama juga dengan orang yang terbiasa tahajud Satu hal yang masalah bagi mereka Yang gak biasa tahajud Pening kepalanya suat tahajud Ya, Suat tahajud Begitu subuh pening kepalanya Kenapa? Nah terbiasa Jadi laki-laki ini ya, Yang membuat kagum Imam Ahmad 20 tahun Dia sambil kerja sambil zikir Sambil kerja sambil zikir Subhanallah walhamdulillah Terus begitu Lantas kata Imam Ahmad apa keistimewaan yang kamu rasakan dari zikirmu ini? Kata Imam Ahmad. Apa kata laki-laki itu? Demi Allah. Tidak ada satupun yang aku doakan kepada Allah, kecuali Allah kabulkan. Tukang roti, Habibdin. Ya? Tidak ada satu doa pun yang aku panjatkan kepada Allah, kecuali Allah kabulkan doaku itu. Tapi dia tetap sebagai tukang roti. Kalau kita ada peluang seperti itu, Ya Allah jangan jadi roti lah begitu. Kalau bisa ya pabrik roti kan begitu. Tapi dia ini kan seorang yang faham. di bin. Karena umumnya orang yang apa namanya? Yang doanya makbul itu, doanya makbul dia tahu menempatkan diri. Tahu menempatkan diri. Semua doaku dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu. Apa itu? Sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Itu doaku yang belum dikabulkan. Apa kata Imam Ahmad? Hauna ana. Ini saya berarti saya itu diseret dari masjid sampai ke tempatmu ini gara-gara doamu ini. Jadi khabirin insyaallahi yakum itu luar biasanya ya. Luar biasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambahan keterangan ya tentunya yang menjadi i'timad kita pegang kita adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini khabirin rahimanillahi yakum. Kemudian dalam hadis yang lain, di Ifabuddin, yaitu mengenai Hawqalah. Hawqalah yaitu ucapan La, uh, la hawla wa la illa billah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. <laughs> an Abi Musa Al Asyari Qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. berkata kepadaku, Ala adulloka ala konzon ala kanzon min kunuliz jannah ala adulloka ala kanzin min min kunuliz jannah mau engkau aku beritakan harta harta terpendam harta karun lah kita katakan harta karun yang surga kultubalaya rasulullah aku katakan siapa ini akunya akunya siapa Assalamualaikum. Akunya siapa ini? Ini melamun atau gimana? <laughs> Saya ulangi Dari Abi Musa Al-Shari, dia berkata: Kalaulah Rasulullah, Rasulullah SAW berkata kepadaku, hal adulu ala kanzin mingkunuzil min jannah, maukah engkau? Aku beritahukan tentang harta karunnya surga pasti bala ya Rasulullah aku katakan tentu ya Rasulullah siapa akunya Abu Musa Al-Asy'ari La haula. Qala lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Qul la haula wala quwwata illa billah." Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian hadis yang lain masalah istirja, apa tadi istirja? ucapan innallillahi wa inna ilaihi rajiun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ummul mukminin ummu salamah ummi <jugar> salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku pernah mendengar rasulullah sallallahu bersabda ma min abdin yusibuhu musibatan tidaklah seorang hamba yang tertimpa sebuah musibah fayaqulu innallillahi wa inna ilaihi rajiun illa allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khayran minha Tidaklah seorang tertimpa musibah, lantas dia mengatakan innalillahi wa inna ilai rojiun. Kemudian dilanjutkan Allah makjurni fi musibati. <coughs> ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku wa kifli fiqir minha dan berilah pengganti yang lebih baik. Illa ajarahu Taala fi musibati wa ahlafalahu khair minha. Kecuali Allah akan beri dia pahala dari musibah yang menimpanya dan akan <coughs> Dia ganti dengan yang lebih baik Jadi ketika Abu Salamah Ummu Salamah Suaminya Abu Salamah Abu Salamah ini sangat cinta dengan Ummu Salamah Demikian juga sebaliknya Ketika meninggal Abu Salamah Lantas dia pikir Apa ada orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Ini kalau seorang istri sudah sangat cinta dengan suaminya Ya Sudah sangat cinta dengan suaminya Dia tidak akan melihat lagi ada orang lebih baik Dibandingkan suaminya Kalau Antum punya istri Lantas istri Antum berpikir Abangku ini kok buruk kali misalnya Kok asoknya buruk sekali Itu akan bermasalah ya sopirnya. Makanya Antum jadikan Antum itu Sebagai arjunanya istri Antum Caranya sangat mudah Apa yang diinginkan istri Antum Berikan Begitu. Selama Antum mampu Dan selama tidak menyalahi Syariat itu saja. Antum mampu kenapa tidak? Ya itu istri antum. Kecuali kalau istri orang, gitu ya nggak boleh. Istri sendiri kan. Demikiannya Khafidin azza wa jalla. Makanya kalau apa namanya memberi hadiah kepada istri itu satu hal yang bisa melembutkan hati si istri. Jadi para ibu-ibu nanti pulang minta hadiah pada suami. Minta yang dia sanggupin maksudnya. Kemudian Khafidin azza wa Siapa yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Padahal kan di situ ada Abu Bakar ya ada Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib tapi dia enggak mikir bahwasanya Umar lebih baik dibandingkan Ummu Abu Abu Salamah. Kemudian Utsman lebih baik dibandingkan Abu Salamah enggak? Masalahnya ini Di mata dia yang paling baik itu adalah Abu Salamah. Kemudian ketika Abu Salamah meninggal dia ucapkan doa ini. Allah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma fi musibati wa akhlif li minha. Ternyata dia dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi kalau antum kehilangan sesuatu, kehilangan kendaraan, jangan lupa ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma fi musibati, eh uh, fi musibati wa akhlif li khairam minha. Kalau antum kendaranya sepeda, insyaallah digantikan sepeda motor. Tapi yakin ya. Kalau istri antum meninggal, baca doa ini. Ya. Allahumma ajurni musibati wa akhlif li khairam minha. Insyaallah akan digantikan dengan istri yang lebih baik. Ibu-ibu juga kalau suami yang meninggal baca ini. Ya. Insyaallah kalau dia kepengin nikah lagi akan digantikan dengan suami yang lebih baik. Kan tidak tidak sulit, hanya berdoa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Itu mengenai istirja jer. Kemudian ikhwat fillah, azin wa iyyakum. Kemudian mengenai istighfar, istighfar. Sebelum kita sebutkan beberapa hadis, kita sebelum tersebutkan hadis, Imam Hasan Al Basri didatangi oleh seorang pemuda, oleh seorang Muslim. Dia mengatakan bahasannya saya itu fakir. Bagaimana supaya saya Bisa terlepas dari kefakiran Hasan al-Basri menjawab Alaika di istighfar Da'al kamu istighfar Pergi bangat ini Datang lagi, yang lain Seorang yang sudah berumah tangga Namun tak punya anak Ya imam, saya sudah berumah tangga Tapi tak punya anak Jawabannya, Pak Alaika ya istighfar Oleh karena itu, kalau begitu Kamu banyak-banyak istighfar Datang lagi yang lain, ya Imam. Saya punya tanaman, tetapi hujan tak turun-turun, kering. Bagaimana caranya bisa kita supaya kita bisa terlepas dari musibah ini? Kata Hasan Al Basri, Rahimahullah, alaikubistiwa. Kalau begitu coba kamu istighfar. Banyak-banyak istighfar. Orang yang melihat ini bertanya kepada e, Hasan Al Basri. Ya Imam, kenapa setiap kali orang bertanya kamu jawab istighfar? Setiap orang bertanya kamu katakan istighfar saja itu sebagai jalan keluarnya. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh, ya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan maksudnya Nuh berkata pada kaumnya, istaghfiru rabbakum Istighfarlah kamu kepada Rabb kalian. Innuhukana kafar, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yurusilis sama alaihumidiroro, karena Dia yang akan, Dia pasti akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Yurusilis sama alaihumidiroro. Bayum bidhukum bi amwali wabanin, dan Dia juga akan uh, memberi kalian harta dan anak. Bayum bidhukum bi amwali wabanin. Wajah Allahumma janati, wajah Allahumma anharok dan akan memberikan kalian surga dan memberi kalian kebun-kebun, wanharok -kebun dan sungai-sungai. Ternyata Hasa Al Basri mengambil ayat di sini kisahnya bahwasanya Nabi Nuh menyuruh kaumnya supaya istighfar. Kalau sudah istighfar maka Allah akan mudahkan rezeki. Allah akan lapangkan rezeki Yang miskin akan Allah lapangkan Kemiskinannya ya. Yang enggak punya anak, Allah akan beri dia Beri dia keturunan Apalagi Yang tempatnya kering Banyak-banyak istighfar, maka Allah yang akan mengirim Hujan untuk mereka Itu khabidin assalamualaikum, itu keutamaan Istighfar Dari Saddad bin Aus Anin Nabi SAW Dari Nabi SAW Dari Nabi SAW Liya bersabda Sayyidul Istighfar ayyaqul 'abdu Allahumma antarabila ila anta rabbil la wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min sharri abu laka bi ni'mati bi abu bi dhanbi ighfirli fa, fa innahu la yaghfiru dhunuba anta qalaha min nahar mumkinan bihi man bin nahar min nahar mumkinan bihi barang siapa yang mengucapkannya pada siang hari dan dia yakin mata min yaumihi qabla ayyamsi dan dia meninggal sebelum sebelum sore hari fahuwa min ahlil jannah maka dia termasuk penduduk surga ini kan salah satu apa namanya zikir pagi dan petang barang siapa yang mengucapkan ini Allahumma antar billa ila ilanta qalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika dan seterusnya barang siapa yang mengucapkan ini pada pagi harinya dan sebelum sore dia meninggal orang ini pasti jadi penduduk surga Kemudian lamangkala hadilail barang siapa yang mengucapkannya pada malam hari kemudian wa wa mumkinun biha dan dia yakin mata qobay yusbiha dan dia meninggal sebelum sampai pada pagi hari fa huwa ahlil jannah maka dia termasuk penduduk surga demi kali khofidin rahimani wa iyakum beberapa perkara yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan zikir dan itu yang kita sebutkan itu hanya segelintirnya, ya, hanya segelintirnya. Masih banyak lagi, alhamdulillah, alhamdulillah zikir, ya, yang kalau dibukukan saya yakin bukunya tebal. Hanya tentang zikir saja, dari mulai keutamaannya, sifat zikiran dan lainnya, ya, itu banyak pembahasannya. Makanya Imam An Nawawi sendiri mengata, membuat satu buku, yaitu Adikah Al-Muqniyah dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Demikian yang kami didin azza wa Karena waktu kita sudah sampai pada batas, saya kira itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila kau lihat ada basta wafil Allah di mana kum, Bagi antum yang bawa tanya, silakan. Oba. Ya. Ya. Apakah zikir itu? pengertiannya hanya sebatas pada zikir lisan. Tadi kanlah kita sebutkan. Zikir itu ya, zikir itu sebuah pembahasan yang luas. Salat juga dikatakan zikir. Sementara salat itu terdiri dari perbuatan, ada ada qauliyah dan ada fi'liyah. Ada qauliyah yaitu zikir-zikir dalamnya dan juga ada fi'liyah yaitu uh, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan. Demikian. Demikian juga ikhafidin aszalla yaqum. Ketika kita beraktivitas dan kita berhati-hati jangan sampai melanggar syariat Allah, ini termasuk zikir Fi'liyah, perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi zikir itu merupakan satu hal yang sangat luas ikhafidin azzamulohiyah. Nah, yang lain. Oh, nggak harus pakai surat. Tunjuk juga boleh. Oh. stat maaf tentang jual beli kita tahu ada orang yang jual barang kemudian kita menawarkan barang tersebut kepada orang lain kemudian orang lain tersebut ingin membeli maka barang tersebut saya beli ke pemilik barang tersebut dan menyuruh dikirim langsung ke ke langganan saya tersebut bagaimana hukumnya ini seperti yang kemarin apa uh, apa nih drop drop drop siping bot siping sipingnya <laughs> drop siping Kafidin insallahu iyakum perhatikan. Kalau posisi antum itu sebagai wakalah, wakil. Sekarang kan banyak sebagai wakil. Kalau antum mutakad di, maka banyak yang banyak yang titip. Itu kan sebagai wakil. Antum diwakilkan untuk me menjual atau bahasa ortodoknya agen. Ya, agen. Boleh jadi agen Kafidin insallahu iyakum. Ya, boleh. Dan itu tidak termasuk dalam sabda Rasulullah la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Ya, termasuk. Karena sebenarnya kita itu e, posisinya sebagai wakil dari pemilik barang. Misalnya antum pergi ke pusat pasar. Pak, ada celana? Ada. Sebentar. Diberikan dia. Dia enggak jual celana, jual kain sarung. Pokoknya apa yang ditanya, pakaian ditanya ada semua. Semua ada. bapak cari apa? Selendang, ada? Pergi dia. Ke tempat kedai ya. Dia itu posisinya, Yahyauddin sebagai wakil kedai itu. Maka boleh, tidak ada masalah. Hanya saja masalahnya yang membuat ragu yaitu masalah ketika kita menjual menjual setiap apa yang diminta. Biasanya kalau jual internet itu apa yang diminta di ada. Jual apa namanya? Jual uh, pakaian dalaman, ada. Jual komputer, ada. Mobil mewah, ada. Jadi dari mulai dalaman orang sampai dalaman mobil ada dia jual. Pokoknya apa yang diminta? Permasalahannya kau di sini kan masalahnya? Yaitu masalah uh, kita itu sebagai wakil apa tidak? Itu dia. Ketika kita sudah tawar menawar sementara kita juga tidak sebagai wakil dan juga tidak juga sebagai apa namanya? orang yang barang yang tersebut tidak ada dengan kita, maka saya khawatirkan saya khawatirkan ihfa biddinya. Antum bisa tanya pada yang lebih ahli lagi. Saya khawatirkan ini masuk pada hadis la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu menjual yang kamu tidak miliki. Baik yang kamu tidak milik, yang kamu indaka itu kita artikan yang tidak ada barangnya di dekat kamu, indak atau Indah dengan artian yang tidak kamu miliki demikian Allahumma Almasuk ya ya ha. Ha. antum belikan udah boleh boleh Kan itu jelas permintaan barang itu namanya jelas antum beli kan maksudnya antum beli kemudian antum Ya. Boleh? Sah. Antum begitu? Enggak. Oh. Ya enggak apa-apa. Kredit seperti itu dibolehkan. Yang kredit yang enggak dibolehkan berkredit tapi dia tidak memilikinya. Ya, misalnya si A mau beli sepeda motor kepada si B. Si A enggak punya uang dari harga yang ditetapkan oleh si B. Misalnya si B menetapkan harga sepeda motornya ini 15 juta. Si A tidak sanggup Membelinya 50 juta kontan Tapi kalau cicil dia mau Sementara si B tidak mau cicil Dia punya kontan Datanglah si C Dia katakan Sudah Kamu beli saja Kamu beli saya yang bayar Nanti kamu Datang kepada saya Dan cicilnya kepada saya Cicilnya kepada saya dengan catatan tentunya Si C akan mendapat keuntungan Ini riba Kenapa? Karena si C belum memiliki bendanya Sementara yang tadi itu Itu sudah memiliki benda Kalau sebelum memiliki benda Itu namanya talangan Seperti talangan haji Itu haram hukumnya Riba Dan riba itu kata Rasulullah uh, Riba itu Memiliki 63 pintu Wa adanaha Ka'iyah zina rojul bi-ummih Dan riba, dosa riba yang paling rendah Yaitu seperti seorang laki-laki Zina dengan ibu kandungnya Itu dosa riba yang paling rendah Jadi qabitin azamu'alaikum, talangan haji itu Jelas riba Sekarang kalau kita katakan Pihak ketiga sebagai Yang menalangi Menalangi, kemudian Dia membeli, apa yang dibeli? Beli porsi Porsi tidak bisa dibeli Ya akan lebih samar kalau kaitannya dengan antara bank dengan apa namanya dengan dengan properti misalnya dengan barang-barang sepeda motor itu, itu akan lebih samar. Ketimbang talangan haji, talangan haji itu jelas sekali, jelas sekali. Kenapa? apa? Tidak ada yang dimiliki. Itu jelas. Yang ini meminjamkan kemudian dia beri lebih, hanya saja ya bahasanya dirubah menjadi ujroh. Itu dia ujroh. Jangan antum kira kalau sudah bahasa Arab halal Abu Jahal itu pakai bahasa Arab Dari mulai dia, kanak-kanak sampai mati pakai bahasa Arab Begitu. Jangan dikira riba dirubah menjadi murabahah. riba menjadi ujroh, ujroh itu sewa ya. Jangan dikira menjadi halal Dah pernah riba itu masuk Islam Walaupun dia sudah pakai bahasa Arab Jadi jangan tertipu dengan pakai bahasa Arab Sikir seperti TVRI Subhanallah, Alhamdulillah, Walai Allah, Wabbar. Secara bersama-sama, apakah ada dalilnya yang sahih? Ya eh, khafidina izanullah iya'kum. Zikir berjamaah. ya. Dalam masalah ini, khafidina izanullah iya'kum. Bahawa. Ada perbedaan antara zikir bersama dengan bersama-sama zikir zikir bersama dengan bersama-sama berzikir. Adapun zikir bersama itu butuh dalil, karena zikir merupakan salah satu ibadah, di mana caranya juga, ya, ketika caranya tersebut <tuh> seperti itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallam, maka dia bisa jatuh pada bida. Tapi kalau bersama-sama zikir, boleh. Dia zikir, kita zikir, boleh. Seperti Khofifin masalah zikir bersama setelah setiap setelah kali sholat. Kau nah, perhatikan. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang masalah sholat disebutkan secara detail sekali dari mulai takbir. Jari jemari kita ini pun disebutkan detail Tidak dikembangkan Tidak dikuncupkan, itu ada hadisnya ya. Di mana tingginya Di ataskah, di sinikah Begitu, itu disebutkan semuanya Demikian juga Kaifet kita, kita ruku bagaimana Tangan kita bagaimana Di mana letaknya, bagaimana siku kita Disebutkan secara detail seluruhnya, tanpa terlewatkan Sedikit pun Demikian juga zikir setelah Setelah salat, setelah habis salat, Rasulah sebutkan zikir-zikir tertentu. Namun tidak ada satupun hadis yang menyuruh kita untuk zikir berjamaah setelah setiap kali habis solat. Tidak ada dalilnya, tidak ada satu riwayat pun. Padahal Rasulullah satu hari berapa kali dia solat berjamaah bersama sahabat? Hah? Lima kali. Kalau tiga tahun saja beliau solat bersama sahabat berapa kali itu? satu tahun 365 hari kalikan 5 tuh kalikan 3 tahun masa tak ada satu riwayat pun sementara goyang-goyang juga -goyang ada riwayatnya begitu iqobiddin s.a.w. sementara goyang-goyang jenggot Rasulullah yang dilihat dari belakang itu juga ada riwayatnya jenggotnya pun diriwayatkan kami melihat jenggot beliau gerak-gerak karena membaca tandanya apa? kalau membaca itu bukan menang Salah itu ya Kalau kita sholat itu Bacanya pakai bibir Pakai bibir dan pakai lidah Bukan dalam hati bacanya Tidur nanti itu ya nah, Dari mana dalilnya? Rasulullah ketika sholat Jenggotnya gerak-gerak Sampai seperti itu dikomitim Jenggot pun diriwayatkan Masa tidak ada Riwayat Rasulullah zikir berjamaah Padahal mengikut sertakan para sahabat. Masalahnya enggak ada. Oleh karena itu khofidin tandanya memang tidak ada. Itu tandanya memang tidak ada. Tapi kan Ustaz untuk mengajarkan makmum. Oh, boleh, ya. Boleh kalau untuk mengajarkan masyarakat. Misalnya ee, zikir e, Allahu Akbar misalnya. Maka pun Allahu Akbar Allahu Akbar boleh. Tapi kok sampai 25 tahun sampai meninggal diajari terus? Kalau pengajaran itu, kalau sudah pandai sudah berhenti. Itu tandanya mengajarkan. Terlebih lagi, hadis Nabi Shallallahu ketika Abu Musa Al-Ashari melintasi satu masjid, kemudian dia lihat ada orang yang zikir dan dikomandoi oleh satu orang yang komando ini mengatakan sabi humi'ah tasbihlah kamu seratus kali. Setelah itu halilumi'ah tahsilah kamu seratus kali dan seterusnya. Kemudian Iqabuddin Abu Musa al-Ashari, gak tahu ini hukumnya apa seperti ini. Karena dia lihat ini asing. Dia lihat asing. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Tapi kok ada cara seperti ini? Namun kan kalau kita lihat pakai perasaan, bagus kan? Serentak. Semangat kan? Makanya kalau orang zikir sama-sama itu semangat. Beda dengan zikir masing-masing. Kita zikir, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba dia -tiba jempol aja dia. Kenapa? Karena sendiri, <tuk> Jangan pola. <tuk> <tuk> Tapi dengan adanya di apa namanya? dituntun oleh imam subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan ikut dia. Menjadi lebih semangat. Apalagi tahlilnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata semangat dia ifaquddin sehingga lebih lebih fokus. Tapi kan masalahnya kita tidak bisa pakai perasaan. Ya. Enggak bisa pakai perasaan, ifaquddin azallahu iyakum. Masalahnya ini masalah hukum masalah ibadah harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ketika diadukan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang cerita ini, dia pun bergegas pergi ke masjid. Dilihatnya seperti itu. Apa katanya? Ma'asra'a halakatikum ya ummatan Muhammad. Sungguh cepat sekali kalian itu binasanya wahai umat Wa ashabuhum padahal sahabat beliau masih banyak yang masih hidup. Banyak yang masih hidup. Wa asyabuhum lam tubla. Dan pakaian mereka juga belum belum lapuk lagi. Wa aniyatuhum lam tuksar. Dan bahkan bejana-bejana mereka juga belum hancur. A innakum ala millatin ahda min millati Muhammad aw muftu aw muftatihun Kalian itu sekarang sedang melakukan satu amalan di mana kalian berada di atas agama yang lebih baik ketimbang Agamanya Muhammad, Al Mustahhoonah, Abu Abdullah atau kalian sedang membuka pintu kesesatan. Pilih dua ini, karena tidak ada tiganya. Kalian melakukan ini tidak ada pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Baik, berarti apakah kalian melakukan ini lebih baik daripada yang dilakukan oleh Nabi SAW? Jadi kalian merasa itu lebih baik atau kalian itu sedang membuka pintu kesesatan? Pilih dua. Ya jadi lu tentu, tentu tidak bisa dipilih. Kata orang Arab, ahlahumamur. Yang paling manis diantara keduanya tetap rasanya pahit. Lihat. Yang paling manis diantara keduanya tetap rasanya pahit. Tidak enak. Gak akan mungkin dipilih. Mau pilih yang mana? Oh iya betul. Kami lebih baik dibandingkan apa yang dikata Rasulullah. Dhaqqaqufur itu. Oh enggak. Kami sebenarnya mau buka pintu sesat, kesesatan lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lalu bagaimana? Barulah sama seperti yang sekarang. Mulai apa namanya berkelah. Berkelah. Ya Abu Abdurrahman Ma'arud dan Alil Faiyur. Abu Abdurrahman? kuniahnya Abdullah bin Mas'ud. Niat kami itu baik. Nah itu dia. Maknanya semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum Muslimin yang tidak ada dalilnya, niatnya baik. Mana ada orang yang ber apa namanya melakukan satu amalan dengan niatan itu ibadah. Lantas dia katakan. Saya yakin ini, apa yang salahkan ini adalah bid'ah. Takkan ada, karena berkaitan dengan dengan masalah syariat. Dari mulai bid'ah apapun, ya, bid'ah apapun, sampai yang mengkopar-kapirkan para sahabat juga mereka men, uh, niatnya baik. Mereka niat itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendekatan sampai pembunuhan yang dilakukan oleh para teroris juga itu niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dia melakukan itu dengan niat ini adalah sebuah tindak kriminal, nggak yakin saya dia melakukan. Ya nggak yakin saya dia melakukannya. Cobalah dia sudah capek-capek pakai bom masuk ke masjid di bomnya apa namanya masjid yang ada di di di, di kantor polisi. Coba cari-cari itu. Kita aja kalau udah bawa bom aja udah apa namanya ngeringri kan, jangan meledak meledak meledak begitu. Ya. Jangan kantung lah, bawa mercon aja, jangan meledak meledak meledak. Kalau tuh yang pernah main, -main meso, maksudnya. Itu yang Kapitin. Tapi mereka tetap melakukannya kenapa? Karena yakin dia akan mendapatkan pidadari yang 70 itu. Ketika dia melakukannya, ditaroknya bom di sini, terbayang di atasnya pidadari yang 70 puluh. Oh cantik. Betul. Makanya tak peduli lagi dia. Tak <gak> <gak> peduli lagi dia mau apa kata orang, mau dipolisi, mau dia apa yang penting surga jangan ditunaikan. Gitu. Ya surga itu ada di bawah kilatan pedang kalau oh dia surga berada di bawah dentuman bum <coughs> itu dilakukan kenapa? karena, karena meyakini itu baik ya Abad Rahman ya Abad Rahman wahai Abu Abd Rahman yang kami inginkan itu ya kebaikan kami gak ingin merusak Islam, dah. tapi ini baik niat kami itu baik apa kata <coughs> Abdullah bin Mas'ud yaitu kami muridin lil khair La Berapa banyak orang yang niatnya baik, tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Ya. Berapa banyak orang tujuannya baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian Abdullah bin Masud, melanjutkan lagi. Dia lihat bahwasanya aku melihat kelompok zikir jamaah tadi itu. Ya. Mereka melawan kami dalam peperangan Nahrawan. Perang Nahrawan, perang Nahrawan itu adalah perang antara Ali bin Abi Thalib melawan orang Khawarij. Dan kami lihat mereka itu semua berada di pihak orang Khawarij. Habis seperti itu. Makanya Imam Al-Barbahari mengatakan, "Tidaklah bid'ah itu terjadi di kalangan kaum muslimin kecuali ujung-ujungnya akan menumpahkan darah." Ujung-ujungnya akan menumpahkan darah. Allahu Akbar. Belum bisa baca Al-Qur'an Tapi mendengar pakai kaset dan membaca artinya Boleh gak Ustaz? Belum, bica, belum bisa baca Al-Qur'an Wajib belajar Al-Qur'an ya? Dan dia jangan malu Jangan malu Nanti yang belum bisa baca Al-Qur'an Bilang ke saya Nanti kalau ada ifan yang dekat rumah Antum Biar Antum belajar ke, ke dia Jangan sampai kita seorang Muslim Gak bisa baca Al-Qur'an Gak bisa baca Quran bagaimana? Dimaafkan. Kalau dia gak bisa baca Quran dan tidak mau belajar, bagaimana dimaafkan? Tapi kalau dia gak bisa baca Quran, dia belajar. Begitu masih ikhra' satu, itu pun masih setengah. Setengah setengah ikhra' satu, meninggal dia. Jadi dimaafkan. Kenapa? Dia sudah berusaha, sudah memulai untuk belajar. Orang yang seperti ini yang disebutkan Allah, disebutkan Rasulullah SAW Walladiyya yakra'a Quran wa yata'ata'ata Orang yang baca quran dan dia Ya tak tak, ya tak tak, artinya Tersendat-sendat, maka dia mendapatkan Dua pahala Itu dia ikhofidir, tapi belajar Jangan tak belajar Ya belajar Karena dia sudah Berniat kuat Untuk bisa membaca Al-Quran Tapi masih proses Prosesnya itulah menunjukkan ke Kebenaran ataupun kesungguhan Niatnya Bagaimana sabda firman Allah Subhanahu Dan orang-orang yang keluar dari rumahnya muhajir ila Allah wa rasulih hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Summa maut, lalu di tengah jalan dia meninggal, fakat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Berarti pahalanya sudah ditulis oleh Allah. Mereka yang mau hijrah keluar dari rumahnya, berarti kan ini sudah ada kesungguhan keluar dari rumahnya. Di tengah jalan dia meninggal, maka Allah tulis dia sudah mendapat pahala hijrah. Tapi dia sudah keluar. Tapi orang yang niatnya hijrah tapi masih di rumah aja. Apakah sudah tercatat sebagai pahala hijrah? Belum. Demikian juga Ikhwanuddin, antum mau haji. Mau haji. Niat. Semua kita niat haji, apa ada di sini yang enggak niat haji? Tapi kan enggak semua yang ada usaha, ada yang sudah nabung, ya. Ada yang sudah setor, ada yang macam-macam. Yang sudah ada nil... mulai usaha itulah, kalau dia tak ternyata tak sempat melaksanakan haji, maka Allah akan tuliskan untuk dia pahala haji. Tapi yang kalau yang tidak ada belum belum ada apa namanya belum ada usaha masih niat niat. Ada yang nanti bang? Ada. Sudah ngumpul. Nah, itulah masalahnya. Paling tidak kan tidak harus tidak harus kita setor kita buat sendiri tabungan. Satu hari seribu, seribu, seribu misalnya, ada kesungguhan untuk itu. Hari ini seribu, bulan depan tiga juta kan nggak apa-apa. Sampai juga insya Allah, ya. Itu namanya niat. Demikian juga orang yang nggak bisa baca Quran tadi, ya, dia harus dan wajib untuk belajar. Dan Allah akan tuliskan untuk dia sebagai orang yang seperti orang yang sudah bisa baca Quran kalau seandainya dia meninggal dalam proses belajar. Amin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan mendengar? Yang mendengar Al-Qur'an juga ada pahalanya. Ya, mendengar Al-Qur'an juga ada pahalanya. Jadi boleh ya, Prof. Zikir dalam hati apakah ada pahalanya? Iqfidina shallallahu iyakum. Zikir dalam hati apakah ada pahalanya? Allahualam. Ya, karena yang diperintahkan kita itu berzikir. Ya. Berzikir itu itu terlihat dari dari gerakan bibir dan lidah. Dari bibir dan lidah. Lantas apakah kalau kita zikirnya dalam hati begitu? Apakah itu sudah termasuk sama seperti zikir Allahu? Alam. Makanya laksanakan yang sudah jelas-jelas saja, nggak belum yang belum jelas jangan laksanakan. Ustaz, apakah doa dan zikir memiliki arti yang berbeda atau pengertiannya? Bagaimana tanggapannya? Doa itu istighfidin termasuk zikir, doa itu termasuk zikir. Ya zikir adalah doa ibadah, uh, uh, zikir adalah uh, ibadah, sementara doa itu adalah uh, zikir masalah. Artinya ikhfa did ketika kita berdoa, Allahumma akhfirli misalnya, ya Allah ampunilah aku. Itu namanya kita sedang zikir tapi dalamnya ada ada masalah, ada permintaan. Ya, ada permintaan. Kan itu termasuk zikir. Bis. Yang lain, فاضل. Ya. Heeh. Terjemahkan. Komitin. Ketika kita, ketika kita membaca Syair Istighfar tadi, ya kita perlu terjemahannya hanya sekedar untuk memahami apa yang kita baca, bukan terjemahannya itu juga kita baca 10 kali. Ya seperti Astagfirullah Astaghfirullah misalnya, Astaghfirullah. Antas, Ya Allah ampunilah dosaku, Ya Allah ampunilah dosaku, Ya Allah ampunilah dosaku. Tidak ya dosa ya, seperti itu. Seperti kita bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah Misalnya, 33 kali setelah Solat ya, Kita tidak tahu artinya, kita baca Artinya, apa subhanallah artinya Masuci Allah Jangan Bukan berarti kita membaca terjemahannya Juga 33 kali Masuci Allah, masuci Allah, masuci Allah, masuci Allah Tidak seperti itu ya, Jadi, terjemahannya itu Sekedar kita faham apa yang kita Kita baca Demikian, tidak Diterjemah ke dalam bahasa Indonesia sama seperti sholat Tidak bisa antum terjemah ke dalam bahasa Indonesia Allahu Akbar Tidak bisa antum terjemah Allah gadang bana Tidak bisa Ya, Gadang bana Gadang itu artinya besar Gadang bana Besar sekali Walaupun artinya sama kan Allah gadang bana dengan Allahu Akbar kan sama Sama artinya Namun bukan berarti Apa namanya Bisa kita bahasa Indonesiakan, Karena ikhofid din, Banyak hal di mana kata dalam bahasa Arab itu tidak tercover maknanya dalam bahasa Indonesia, tidak tercover maknanya dalam bahasa Indonesia. Seperti Rob, Rob di dalam bahasa Indonesia diartikan Tuhan. Padahal Rob itu banyak sekali apa namanya, banyak kali kandungan maknanya. Makian. Jadi ketika kita berzikir usahakan paham maknanya, ya paham maknanya. Tapi yang maknanya itu terjemahannya bukan dilaksanakan sebagaimana kita membaca zikir tersebut. Om Bahro Almusos. Sebagaimana hukumnya ikut B, BPJS Program Asuransi Kesehatan pemerintah. Asuransi ya asuransi. BPJS sebagaimana yang saya fahami yaitu uh, seorang memberi preminya kepada panitia, panitia itu apa namanya? Hah? Apanya? Pemerintah, ya. Memberi premi kepada pemerintah setiap bulan berapa satu orang? Tergantung. Tergantung dia. Ada gantungannya, kantongannya bagus atau enggak gitu. Jadi mungkin ada yang 25 ribu, ada yang 10, 10 ribu begitu. pilihan Baik. Dengan harapan, gitu kan? Dengan harapan kalau dia sakit, dia mendapat santunan dari BPJS ini kan gitu tujuannya. Tergantung kelas, kelas apa namanya seberapa banyak setorannya. Ya kalau dia setorannya sebulan sepuluh ribu, ya dia dapat santunannya ya di barak-barak lah gitu kira-kira. Ya kalau dia mahal tentu masuk ruangan VIP misalnya begitu. Itu pasti itu, Pak Budi. Terkait dengan dengan berapa banyak santunannya, berapa banyak. Toip dengan harapan dia akan mendapat santunan dari pemerintah yang mengelola BPJS ini. Kalau dia nggak sakit, kalau dia nggak sakit maka ya itu dia niatkan sebagai membantu yang lain, gitu kan? Dia niatkan sebagai membantu yang lain. Ikhafidin azza wa Apabila kita mau membantu seseorang. Apabila kita mau membantu seseorang, jangan niatkan kita itu akan dibantu kalau kita mendapat apa namanya musibah yang sama. Misalnya ada ikon yang sakit, maka sakit dia. Saya bawakanlah apa namanya gula, buah-buahan, roti. Saya bawa. Nih harapan saya nanti kalau sakit atau begitu juga ya. Gimana kira-kira? Apakah ini sebuah bantuan? Dengan harapan nanti kalau saya sakit dia juga memperlakukan saya Sebagaimana saya memperlakukan dia Apakah ini sebuah bantuan namanya Enggak Ketika kita ingin bantu seseorang Mintalah pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Minta pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Seorang itu sakit Ketika seorang ikut dalam Ansuransi tersebut Apakah dia niatkan dia akan sakit Apakah dia niatkan akan sakit jadi kalau makan nasi basi begitu supaya dia sakit begitu, kan tidak? Makanya saya katakan Ikhafidin dalam masalah ini peserta BPJS itu tidak ada yang untung, rugi semua, rugi semua. Baik ketika dia sakit maupun tidak sakit. Oke, seorang yang sakit misalnya sakit batuk, maukah antum dikatakan? Ini saya kasih antum sakit batuk. Kemudian karena antum batuk saya kasih 5 juta. Atau antum enggak batuk nah, saya kasih apa-apa. Mana pilih? Setiap kali kerja, puk puk puk puk puk. Puk puk puk begitu. Pu. Ya tentu kita pilih yang enggak batuk walaupun dikasih 5 juta. Iya kan? Makanya yang Covid, baik sakit maupun enggak sakit tetap rugi begitu mana ada orang yang kepingin semoga nanti saya sakit kanker mana ada semoga dengan saya masuk BPJS ini nanti kalau saya leher saya putus ada yang operasi kemudian apa namanya e, gratis kan mana ada semua kita kepingin sehat dan sehat itu tidak bisa di tidak bisa dinilai dengan dengan apa namanya dengan dengan uang demikian dikomitin oleh karena itu yang namanya ansoransi itu tidak dibolehkan karena ada unsur kimer Timar itu untung-untungan Ada unsur judi Untung-untungan, tidak boleh Setiap ada unsur untung-untungan Dilarang dalam dalam Islam Seperti bay'il koror Seperti jual beli koror Jual beli koror ini Kita membeli uh, Di antaranya Membeli <tuh> uh, Pohon Yang buahnya itu masih pentil Lami'abdur solahu ha Belum terlihat buahnya tapi masih pentilnya, tidak boleh dibeli kenapa? Ya kalau pentilnya itu akan menjadi buah, kalau tidak Begit. atau antum beli ikan lele ikan lele dilihat muncul-muncul, banyak muncul-munculnya, nah ini sekian kilo ini tapi tidak tahu pasnya berapa, setelah dibeli ternyata cuma 10 ekor, itu agresif sekali rupanya, cuma dia-dia aja rupanya misalnya ini, rupanya dia-dia aja yang muncul-muncul itu kan ruki dia adalah demikian ya. makanya kalau membeli jual beli itu yang jelas yang jelas yang nggak jelas itu bayi lgoror tidak sah jual beli itu ekofidit ya tidak boleh untung untungan dalam Islam tidak, kalau undian boleh nggak hmm? apa hukum undian hmm. Nah. Dia sudah sakit, baru dia ikut. Ya. Nah, terus uang yang dia gunakan untuk berobat uang siapa? peng memerintah. Peng memerintah itu dari siapa? Dari asuransi. Ya, apa bedanya? Ya, apa bedanya? Eh Khabiddin, saya tanya ini kan darurat. Saya tanya, apakah berobat itu wajib? Jadi dulu. Apakah berobat itu wajib? Kalau itu wajib, bisa masuk pada darurat. Tapi kalau enggak wajib, enggak ada yang namanya darurat dalam masalah yang enggak wajib. Contohnya ya eh, Khabiddin. Salah seorang sahabatia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Doakan kepada Allah. Ini atakasya. Aku itu selalu kena penyakit ayan dan sering terbuka awatku. Doakan kepada Allah agar Allah memberiku kesembuhan. Kata Rasulullah, Toib, saya, saya beri kamu dua pilihan. Kamu saya sembuhkan, saya doakan kamu sembuh, atau kamu sabar dan kamu dapat surga. Ternyata wanita ini memilih surga. Demikian. Jadi khobidin nasalliyakum ya berobat itu tidak wajib tapi dianjurkan dianjurkan namun tidak sampai wajib kalau seandainya berobat itu dia wajib maka bagaimana mungkin yang tidak wajib itu bisa menjadi darurat apalagi dengan cara-cara seperti tadi itu kalau kita sakit kemudian tak sanggup berobat apakah kita berdosa katanya antu kalau kita sakit dan kita enggak sanggup berobat, apakah kita berdosa? Terus? <laughs> kalau dikatakan, "Wahai kaum muslimin, kalau kalian sakit berobatlah, kalau kalian enggak berobat kalian berdosa." Barulah di situ ada yang namanya bantuan-bantuan begitu. Kalau enggak, kita akan berdosa. Ada masalah daruratnya. Tapi ini kan tidak. Yang memberi kita sakit siapa? Itu dia. Yang menyembuhkan kita siapa? Allah juga. طيب kalau sudah masuk BPJS kemudian dapat bantuan pasti sembuh? Enggak juga. Jadi rugi semua kan jadinya. Enggak sembuh juga kecuali dapat dapat apa namanya? rekomendasi langsung dari Allah bahwasanya setiap pengobatan yang diberikan oleh BPJS kami akan sembuhkan kata Allah. Dapat wahyu just kata 31 misalnya. Misalnya. Barulah bisa. Ini kan juga enggak. Tau juga enggak? Ini mekanik Al-Fiddin azallam. Jadi kalau kita Sakit, tak sanggup ya sudah kita minta doa kepada Allah supaya sabar. Semoga itu menjadikan sebagai kafaroh penghapus dosa-dosa kita. Antri begitu dia, Ekhafidin. Lantas kenapa kok pakai untung-untungan itu? Jadi dari diambil dari Sisi manapun kita itu tetap rugi Makanya Ekhafidin, antum gak usah gak bingung ketika antum apa namanya? Ketika antum sakit, tak sanggup ya sudah banyak doa kepada Allah. Ya Allah semoga ini jadi kafaroh. Semoga jadi kafaroh. Kalau kita rido dengan ketetapan Allah SWT Dan kewajiban bagi kaum muslimin yang lain Membantu dia alatul marid Yaitu hak al muslim, hak muslim Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yaitu Mengunjunginya, kalau dia sakit ya Jadi jelas kan, masalah sakit itu nah Sekarang ini kan karena orang Berbonong-bonong, kenapa? Nanti seandainya saya sakit, terus siapa yang membiayai saya Sementara saya saja satu hari Hanya dapat 10 ribu atau 20 ribu penghasilan saya Terus kaya saya, sahib, bagaimana? Memang kenapa rupanya, kalau sakit? itu ya khofi makanya harus jadi perhatian. Jadi Iya. Jadi kenapa? Ya begitu sama tadi sama. Wajib. <guluh> wajib. Jadi maksudnya wajib antum ambil gitu maksudnya? Nanti kita perlu dipotong, wajib. Tolong kalau dipotong gaji nanti, kalau sakit dia dapat bantuan seperti gaji yang dipotong itu. Tidak. Haha, itu dia, itu dia masalahnya, itu masalahnya. Ya. Jadi kalau bisa, sabar, sabar, sabar, ngantri, ngantri, ngantri. <laughs> Jadi kalau kita bisa pilih tidak ikut, pilihlah untuk tidak ikut. Tapi kalau main potong saja perusahaan itu, ya kita mau bilang apa? Ketika kita sakit. Ya ketika dia sakit, ya tidak usah Gunakan itu Rugi lah Ustaz. Memang sih dalam keadaan sehat ini Kita bisa seperti itu kan? Oh tidak bisa, haram Tapi ketika sakit, goyang juga <laughs> Makanya kita Berdoa kepada Allah supaya diberi istiqomah Iya memang ketika kita Kita tidak sakit begitu Bisa kita katakan, kita wajib begini-begini Namun ketika kena sakit parah Paham Allah, itu cobaan bagi Allah Ya, silakan antri. Apanya? Ah. Baitulmal? Ah. Yang bilang Baitulmal itu siapa, Pak? Enggak, enggak, enggak, enggak kaitan dengan Baitulmal. Kalau mengenai baitul mal itu fitin, baitul mal itu diberikan kepada semua masyarakat yang tidak mampu, tidak yang bayar. Jadi, nggak ada dalam, isla, dalam, isla, dalam, dalam Islam itu maju tak benar, membela yang benar itu nggak ada, yang bayar, membela yang bayar. Ini banyak, membela yang bayar tu nggak ada. Jadi, kalau yang itu kan berarti dia akan membantu untuk yang khusus yang bayar, yang tak bayar digigit jari. Baitul mal itu untuk semua untuk semua, jadi kalau memang dia untuk pertolongan pada masyarakat gak mampu, bagi yang jadi anggota hasil yang sudah dapat itu juga bisa diberikan kepada yang tidak mampu begitu, tidak yang terdaftar sebagai anggota, jadi nanti Ustaz gak ada yang jadi anggota, udah gak apa-apa, bubar saja aja masalahnya kan lebih mudah itu urusannya Gimana? Ada info yang saya dapatkan peserta BPJS ini ada 20 20 kita sampai jam berapa Pak? Hah? Jam 12. Saya kira Satu ini loh satu. Hah? dua pulangan tadi Pak. Huh? mandiri dengan non mandiri. Huh? Yang mandiri ini dia tidak membayar seperti dia menerima jas ki dari luar Yang mandiri huh? dia dia tidak membayar walaupun dia sakit, dia tukar surat sakitnya, kemudian dia masuk rumah sakit, biaya yes, sepenuhnya publik. Heeh. Tapi diambil dari tadi BPJS tadi, dari mereka yang mandiri. Kalau gitu kita mau mandiri semualah. Itu yang mandiri apa syaratnya? Yang mandiri, membayar, yang membayar. Yang mandiri yang bayar, yang bayar. Yang mandiri? Ya tidak bayar dengan, dengan Tapi dapat bantuan. Iya, ya sudah kita daftarnya semua yang enggak mandiri, enggak bayar. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. <laughs> enggak yakin saya itu. Dia dia yang tidak pernah non, non mandiri itu, dia mendapatkan surat lagi di masa posnya mampu dari dari ini dari dari kurang, dari Oh, begitu. Ini, ya. Antum tanya ajalah yang yang lebih paham tentang pejabat-pejabat ini ini para calon camat, tanya gimana sistemnya, kadang-kadang repot, root uh, juga itu sistem di dalamnya, karena masalahnya, masalahnya ketika kita menarik satu hukum tidak berkaitan dengan nama, tapi sistem, sebagaimana tadi tidak, ber tidak berarti kalau sudah jadi bahasa Arab, lantas dia halal, tapi sistemnya seperti bank syariah, itu kan bukan, oh sudah syariah berarti sudah halal, belum tentu kan, bahkan kalau kita buat bank salafi se Indonesia, sudah pasti halal belum tentu nama sistemnya. Nah itu dia. Jadi dipelajari dululah bagaimana sistemnya kemudian tanya kepada yang lebih lebih paham tentang masalah ini pada dokter-dokter kita kan banyak yang lulusan S3 S3 itu. Nah itu dia. Demi kalau in kafirin azalla ayakum. Ah tadi kita pada siang hari eh, ini semoga bermanfaat aku lu kauli hada wa astagfirullah li walakum. Ulasan usudhi